12,7 MQFM Inspirasi Keluarga Indonesia Iqlubilmu'minin Li yajdadu imanan ma'a imanihim Allahumma salli wa sallim Mubarik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma f'tahlana hikmataka ya Allah wanzur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram allahumma nawwir qulubana bi hidayatik Binuri ma'rifatik kama nawatal adab binuri nur shamsika abadan abada bi rahmatik ya arhamar rahimin allahumma inna nas'alukal khuda wattaqaw wal afafa wal gina amin ya allah ya rabbal alamin Hari ini satu Muharram dua mana tahun baru Islam harusnya tahun baru membuat kita memiliki semangat baru mankana yau muhu khairan min amsihi fahuwa robihun Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dialah orang yang beruntung. Womankan yaumuhumislan amsihi. Barang siapa yang hari ini sama saja, bahwa khosirun rugi. Jadi orang yang rugi bukan orang yang tertipu, orang yang tidak bisa berubah. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah orang yang celaka. Jadi yang celaka itu bukannya yang ketabrak angkot, yang celaka itu bukan yang perusahaannya bangkrut, yang celaka itu yang hidupnya berubah dari waktu ke waktu makin buruk. Mungkin pangkat naik di kantor, tapi perilaku jadi buruk dia celaka. Mungkin ada yang ketabrak beca, kaki jadi susah bergerak, tapi sesudah itu dia jadi banyak tobat, akhlaknya dibaih, dia beruntung. Mungkin ada yang di PHK, tapi sesudah di PHK dia jadi ahli tahajud, ahli saum ahli ibadah berubah akhlaknya uang memang tidak sebanyak dulu tapi amal lebih banyak dari dulu, itu beruntung marilah kita lihat keuntungan kerugian tidak dalam versi duniawi tapi keuntungan kerugian dalam versi berubah menjadi lebih baik atau tidak ada anak-anak ini yang sedang ngobrol ya mungkin anak kalau duduk dengan anak cenderung ngobrol ya ada baiknya um. oh ini ngobrol dengan ibunya ternyata silakan dibacakan hadis tentang hijrah Ustaz Bismillahirrahmanirrahim An amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu qala Sanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallama yakul Innama al-a'malu bin niyat Wa innama likul imri'in manawa Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraatin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara rawahu al-bukhari wa muslim dari amirul mukminin abu hafas umar ibnu khattab semoga allah ridha atasnya beliau berkata sesungguhnya Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya setiap amal perbuatan Tergantung niatnya Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan Apa yang ia niatkan Jika ia berniat hijrah kerana Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang hijrah Karena dunia atau karena wanita ia akan dinikahinya Maka hijrahnya Untuk apa yang dia niatkan Hadis sahih Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Imam muslim Jadi ada yang fisiknya hijrah Tapi hatinya tetap saja tidak hijrah Masih duniawi saja Maka itu tidak ada artinya Mari kita bahas Hijrah hati kita Karena fisik Bisa tidak hijrah Tapi hati hijrah Dari kemusrikan menjadi tauhid Hijrah dari kemunafikan menjadi sidik Masya Allah Saudara-saudara sekalian Kita harus punya waktu untuk memeriksa niat kita Karena rusaknya niat akan merusak amal Bahkan niat itu lebih hebat dari amalnya kalau niat sudah bagus aman, tapi ketika diamalkan bisa melenceng itu niatnya. Bahkan amal-amal sederhana bisa berlipat pahalanya karena bagus niatnya. Dan sebaliknya, amal-amal yang hebat bisa tidak ada artinya bila salah niatnya. Kita sudah sama-sama dengar, mujahid yang terbunuh di medan perang ternyata tidak gagal, maaf, tidak berhasil masuk surga penyebabnya bukan tidak berperang bukan kurang hebat perangnya bahkan terbunuh tapi karena yang salah itu niatnya ingin dipuji sebagai pahlawan kori juga yang bacaannya indah boleh jadi kita terpesona malaikat mencatatnya amal tapi Allah belum tentu menerimanya karena Allah tahu isi hati boleh jadi sepanjang ngaji yang di Arab-Arab itu adalah kedudukan di hati orang sama, mau balik juga Ceramah boleh jadi mengesankan Ceramah boleh jadi mengagumkan dicatat oleh malaikat ceramah Di sisi Allah belum tentu Karena Allah tahu isi hati Boleh jadi di hatinya Ingin agar dikagumi orang Ingin disebut-sebut sebagai Ulama yang menggugah, merubah Ingin kelihatan orang-orang itu Terpesona dan pulang menceritakan tentang kehebatan ceramahnya. Allah tahu isi hati. Makanya saudara ku sekalian. Kalau kita tidak serius memeriksa hati kita. Bisa bablas itu semua amal-amal kita. Apa sih penyebabnya orang tidak ikhlas? Sederhananya orang tidak ikhlas itu adalah mencari kedudukan di hati makhluk. Ingin diakui ingin dikagumi, ingin dipuji pokoknya ingin agar kita itu ada di hati dia sebagai sesuatu nah ini macam-macam yang mubah-mubah dulu, bisa pakai pakaian ya, atau rambut kalau lelaki coba tanya kalau saudara berambut atau rambutan Tanya aja hari saya gini-gini Asal lurus di keriting Untuk siapa Asal keriting sekarang jadi lurus Untuk siapa udah gak usah lihat rambut Satu sama lain habis. Terserah Yang tahu niat masing-masing Haruskah saya melakukan ini Demi siapa Demi Allah Demi dipuji orang Rambut boleh rapi panjang Rasulullah sempat panjang Rasulullah pernah diikat Rasulullah juga pernah pendek tapi semuanya pasti dari Allah taala. Ah, saya mau rambutnya gundul. Apa gundul? Mau apa disebut gundul? Ya supaya simpel aja, saya tidak pusing. Tapi ada juga gundul ria. Ketika dia rambutnya pendek, alhamdulillah. Saya tidak perlu oleh rambut. Jadi dia ngarap-ngarap orang memuji dia tidak diperbudak rambut padahal dia diperbudak gundul ya. Benar hadirin. Berpakaian. Berpakaian tuh bisa ria tuh. Ada orang yang berpakaian habis-habisan demi cari penilaian orang. Harus matching warnanya. Harus diatur bros, maaf ya saya lelaki ini bros harus matching. Misalkan di sini wah nyebut warna nanti yang pakai warna tersinggung. Ini gambar bebek-bebek semua. <risas> Kaos kaki harus seim. Tanya aja ke hati, ini saya meniribat begini demi siapa? Bukan tidak boleh berpakaian indah, tapi demi siapa? Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu nanya Aria pakai sorban kenapa Ya biarin ini kepala-kepala saya Sorban-sorban saya Ceritanya sih Berasa besar harapan Saya menghormati Saudara-saudara inilah penampilan Terbaik saya untuk menghormati Dan saya tidak sopan Coba sekarang ceramah Pakai kaos singlet Celana pendek Pakai kaos kaki sepak bola panjang sebelah ini kan penghinaan ke majelis ini benar Nah tiap orang beda-beda cara menghormati tamunya Ada ingin menghormati, ada ingin dihormati Harusnya kita berpakaian rapi untuk menghormati Bukan untuk dihormati Nah hati-hati nih pakaian saya sebetulnya nggak mau ikut campur ya dengan seragam apapun, tapi kadang-kadang ya ada seseorang gitu tentara ini mikir ya seragamnya Ayah saya kenapa harus segala ditempelin di baju saya? Tapi mungkin karena aturan kantor harus begitu ya sini sini semua. Tapi ada yang ah sebetulnya bukan ini yang membuat saya mulia tuh isinya bukan tempelannya benar ada juga seorang uh, apa tuh guru besar ya yang ketika mau wisuda tuh beliau tuh pusing sendiri kenapa saya harus segala dipakai begini kan kita nggak usah ikut menilai ya mungkin itu udah begitulah tapi ada seseorang ini cerita nih rektor maaf rektor saya nanauan segala diangkut kia kan kalau mau itu Ya kalaupun harus pakai itu minimal hati Ah bukan ini kemuliaan Ini mah cuman kaleng Benar Yang diikat-ikat Kemuliaan bukan datang dari kaleng Termasuk kalau pakai toga Harus ingat kemuliaan pasti bukan pada toganya Dan TK juga sekarang pada pakai waktu diri sudah ya Saudara memakai kena aturan pakai, tapi hati jangan ikut merasa mulia dengan hal itu benar. Setujukah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya istana, biasa aja. Tidak pakai singasana, tidak pakai mahkota, tidak bertabur tanda jasa. Enggak tu engkau menjadi hina, benar? Karena kemuliaannya ada pada pribadinya, bukan pada aksesoris. Kita harus berpakaian. Sopan, wajar Tapi tidak harus merasa mulia Apalagi diperbudak oleh penampilan Setuju? Akhwat Pas mau pergi Ternyata kerudung gak matching apa-apa Mau pergi kemana kerudung basah Ada taplak meja pakai, ya Dan sekarang model kita gak tahu ya Apakah itu model Atau, atau kan sekarang model-model sekali itu ya ini taplak meja enggak ada, lap enggak ada, sarung bantal pakai, insya Allah menutup orat. Alhamdulillah saya malah laki, ya. enggak begitu ribet. Termasuk, kalau mau bermake up saya enggak mau ikut campur dia, ya. tapi tanya ke hati, ayo itu enak naunan. Tiap ada yang hitam, totol, hitam, totol, ada jerawat, totol totol. Bukan salah ya, tapi tanya kenapa sih saya takut sekali kelihatan wajah apa adanya? Ah, makin takut, makin nyiksa. Udah biasa aja wedak seeta lah nggak ada wedak, ada apu dikit pomo oh, ya. Mungkin ya, tapi nggak usah ingin kelihatan muda, ingin kelihatan cape etate ya. Udah normal-normal aja. Sekarang misalkan rambut misal ya dicet udah ada uban, tapi kan tumbuh terus. Masa ngecat terus? Bukan tidak boleh, ada juga pakai merah atau pakai apa ya? Maaf saudara yang dicet jangan melotot ya. Tapi kalau udah dikasih ya udahlah. Enggak cuman sebentar ini hidup di dunia, betul? Halo? Nah, itu yang kelihatan bagus Tapi ada juga yang sengaja kelihatan sederhana Baju telusuh Tapi hatinya main ya, juga Ini teh zuhud Ini marah rewah pisan orang-orang yang tidak ada zuhud Ini zuhud asli Juhud tipu Orang yang zuhud mah tidak merasa dirinya zuhud Dia pamer kesederhanaan untuk mengangkat derajat dirinya versinya gak normal, wajar-wajar aja punya baju sedeng-sedeng giliranuh, waju udah habis dijual tinggal yang sederhana ya pakai, le, penting bersih tanpa harus merasa mulia dengan kesederhanaan enak hadirin lepas hati dari sibuk penilaian makhluk tuh enak kita selama ini tuh sengsara ingin dinilai orang lebih dari kenyataan, benar? ingin dianggap lebih cakep dari kenyataan, itu teh capek itu teh. ingin lebih putih daripada kehitaman, ingin kelihatan lebih jangkung, jadi menjengke kemana-mana. ingin kelihatan gagah, jadi tahan napas, iya deh, jadi mengi ya ingin kelihatan lebih kaya jadi banyak cicilan ya kan? hidung ingin kelihatan lebih mancung di pinggir ini pakai arang hitam tengah wazir, bangil capek lah. halo ingin kelihatan gagah baju dilinting jadi kios merengkel capek enak mah hidup mah biasa biasa. boleh nggak kita eh uh, latihan bodybuilding supaya ototnya bagus ya terserah tuh Rasulullah juga gagah yang jangan itu pengen dilihat orang, dipuji orang kemana mana tuh ter... Kasih bisul di sini gini terus atas satu bodybuilding iya ih iyo, bisul <laughs> Sudahlah enggak gagah-gagah dikasih mentret manget ke ya Benar Saudara kita jangan menilai orang lain ya Datang tentara bohong udah itu mungkin udah beliau mah tidak ada riya dengan kegagahannya datang rektor atau guru besar dengan pakaian kebesarannya wah jangan dinilai karena boleh jadi hati beliau beliau mah enggak enggak merasa mulia dengan topengnya ini hanya untuk menilai diri sendiri jelas jadi jangan suka menilai orang karena mungkin orang ada yang penampilannya bagus dan dia mah cuek aja kan kayak wajah tuh ya ada yang cakep dan ngerasa diri cakep ada yang cakep tapi gak ngerasa biasa ada yang kurang cakep ngerasa cakep ini rada beratnya nih hadirin ya. jadi ngaku-ngaku sendiri ada yang kurang cakep dan gimana yang keempat ini? Dan dia maharaya-harewe, le... nama-nama ni hidung kunbai, hidung-hidung ciptaan Allah. Tak lama hitam di dunia mah, ya enggak. Nah? Penting bersinar di sorga, terus. Benar? Berapa lama sih kita hidung? Eh, kan? kata ya, irung kutil, irungnya. Gini-gini juga bikinan Allah Kamu jangan ngahina ya Sengaja oleh Allah dibikin segede gini Supaya saya gak somse Gak lama lah hidung di dunia Dikubur berapa hari juga udah habis nih hidung Betul Berapa lama sih kita gaya di dunia Gak lama Gak lama Yang lama tuh di akhirat Kalau disiksa lama tuh di neraka Ayo Jangan diperbudak Penampilan Ya wajar-wajar saja ada, sok, gak ada gak usah merasa berat kendaraan boleh punya yang bagus, sok aja kalau sanggup kebeli, tapi jangan kesiksa oleh cicilan sampai nyelok lihat cicilan gak punya kendaraan juga gak apa-apa dulu juga lahir gak bawa kendaraan gak apa-apa jangan pengen dipuji orang kalau mobil bagus suka beda ya, tapi nyelok tuh cicilannya tiap bulan teh stres. Dah. Shhh. Kalau mobilnya sederhana enggak usah malu, memang adanya yang ini. Ini mau punya motor sederhana ke kantor datang duluan, supaya apa? Dapat parkir di semak-semak sembunyiin motor tertutupan nanti pulang udah sepi betul betul bongkar baru berani sadiri biarin emang ini rezeki dari Allah eh friend nah motor teh aki aki alhamdulillah ini juga titipan Allah halal enak benar mana -man motor teh butut pisang alhamdulillah butut butut gaya motor ya betul Tenang, tenang, dihina mah sok aja mau menghina. Bagusnya jangan sombong, sederhananya jangan minder. Apalagi yang enggak punya kendaraan dijemput biasa aja. Ini mah dijemput pakai mobil bagus, langsung dadah terlama. Eh, maaf ya, mau pergi dulu. Padahal setiap orang tahu dia nebeng, dia aja yang merasa gaya sendiri. Biasa wala, ya. Tidak usah centil, betul? Mobil mah cuma kaleng, karet, plastik. Biasanya kalau mobil makin bagus tuh makin nyiksa. Takut kegores. Parkir susah, betul? Atau dari mana? Ya kerasa aja oleh saya, gitu. Nah kalau mobilnya rada benyut-benyut mah. Lebih enteng, itu. Nah bukan tidak boleh punya yang bagus, ya. Tapi jangan ngotorin hati setuju? kalau kira-kira ngotorin hati udah gak kuat jual jual aja tapi harganya jatuh ya biarinlah daripada hati kita yang jatuh betul? udah jangan nyiksa diri oleh kendaraan sanggup beli gak sanggup gak usah maksain gak boleh kita beli sesuatu demi dipuji orang mau apa? yang uji gak pernah ikut nyicil ya yeah benar biasa-biasa aja itu pun rumah shh, shh. tidak semua orang punya rumah ada yang tinggal di pondok mertua permai ada yang sudah ngontrak sendiri, mau besar, mau kecil gak usah minta ah oh, punten atau aja abu oh, mi abrim ada abrim aja almi alir punten gak usah ngomong gitu, udah gak apa-apa kita digang sederhana Kursinya lepet. Tok tok tok. Bagaimana? Tenang aja, silakan masuk. Alhamdulillah. Enggak usah maaf ya, rumahnya jelek banget. Itu kufur nikmat. Itu rumah titipan Allah. Alhamdulillah. Silakan duduk. Alhamdulillah, ini adanya Allah berkenan menitipkan rumah ini, kursi ini. Mudah-mudahan kami bisa bersyukur. Enak tidak? Disuguhiin hanya ranginang. Alhamdulillah, ini tangina, ini gepuk, ini karedor. Ah, Puntennya tu Ayana Naon sombong, sombong sekali yang. Sekitu ada gepuk disebut ngada apa-apa je. Alhamdulillah, adanya ini silakan. Jangan suka merendah sampai menghilang-hilang nikmat. Ya, suka ada itu jangan. Alhamdulillah. Dan itu harus disyukuri. Setuju? Kalau kita tinggal di kontrakan, jangan di aku punya sendiri. Apalagi misalkan rumah di Gang ma'acah kamu tinggal di mana? Setiabudi. Nah, itu teteh ngangkat supaya kelihatan keren. Di sebelah mana itu? Di sebelah sini, pinggir jalan. Maksudnya gang yang di pinggir. Ketika datang teman, nu mana imamane? waduh tegang tuh. Tunang itu ditunjuk rumah tetangga yang agak gede Jadi makin ngegibring tu ketika ayo tunjukkan tunang. Lah, Kehula, deka saya ada kepentingan yang lain. <laughs> udahlah biasa-biasa aja. Ya, bening rumah kamu teh kecil. Alhamdulillah titipan Allah. Dah beres. Jangan pulang ondangan. Kena ingin kelihatan keren. Mobil orang yang dipegang. Ayo maaf ya. Wah, yang di dalam itu saudara mau apa? Oh, enggak kan jadi malu, adirin. Sudahlah, biasa aja ya. Setuju adirin? Perhatikan ini dalam duniawi saja begitu. Kalau saudara punya gelar, punya pangkat, alhamdulillah amanah dari Allah. Tapi tidak boleh merasa mulia dengan gelar pangkat, karena mulia itu tetap saja yang paling soleh, ya. Tidak harus kita menuntut orang lain Tahu gelar kita, tahu jabatan kita Tahu kedudukan kita Tidak harus Benar? Makin kita ingin orang lain mengakui kita Mengakui kedudukan Mengakui keilmuan Mengakui kepopuleran kita Makin kotor hati kita Dan punya pangkat di dunia Belum tentu berkedudukan di sisi Allah Benar? Nah yang jelek kita nih. Sudah tidak punya pangkat. Ada saudara yang jadi pejabat. Oh iya weh. Ya om saya teh. Waktu jadi dirjen. Itu kan om terus weh om, om. om Udah gitu omnya itu di penjara. Tep weh. pernah ngobrol lagi. Udah. Jangan suka nebeng beken. Ada yang kartu nama. dibawa-bawa ke sana sini. Manggilnya juga jadi dekat. Itu kan om Habibie. Padahal tidak kena. Hanya lihat potretnya aja, Ya. Udah jangan suka nebeng dengan Kedudukan, popularitas saudara Setuju? Halo? Setuju tidak nih? Udah lah Eh hidup mah enggak usah ngangkat-ngangkat Diri dengan aksesoris Yang enggak perlu Soh, Belajar yang banyak, gelar miliki yang banyak Tapi enggak usah terkunci Merasa mulia oleh gelar Dan di sisi alamat tetap yang mulia Itu hanya satu Inna akramakum indallahi atqakum penting ini hadirin kalau enggak, kita mah hidup mikirin orang aja, bukan mikirin kedudukan di sisi Allah Ya, ayo, boleh punya apa saja dunia yang halal yang siap dipertanggungjawabkan tapi jangan merasa mulia dengan topeng duniawi sepakat enteng hidup ini kemudian apalagi yang suka dipamer pengalaman ini juga suka pamer, ayo kalau diceritakan, eh ta mabi ya Pasanya ngium hajar Aswad pasti ngomong ini lagi nih. Sampai bosan ibu Pak Haji hajar Aswad pasti itu. Ada yang dan dilebih-lebihkan. Kita bisa cerita tahajud dia doam di teh ya. Padahal itu tahajud sabangnya ini perih hati -hati. Ah bohong. Dia aja tahajudnya juga setengah lima padahal subuh jam empat 4. Ya. Saum kenal kan Kang garing ya. Jadi dia mas senang melihat orang lain teh. Lok lok ini udah riak semuanya ya. Yang malamnya tahajud di kantor teh ada nglenggut. Kenapa kamu tidur aja? Itu yang segar yang perlu dicurigai. Kenapa sih? Udahlah, urusan tahajid mah urusan kita dengan Allah aja Data tahajidnya juga belum tentu diterima Ada yang umroh berkali-kali Waktu saya umroh keempat kalinya ya Terus kenapa disebutin empat itu? Pengen disebut sering Waktu saya haji kedua kalinya ya ah itu pengen diakui itu itu nyari kedudukan di sisi makhluk, padahal haji dua-duanya juga belum tentu diterima oleh Allah benar? udahlah gak usah segala diceritain apalagi amal-amal kita udahlah cukup Allah tahu kecuali kalau memang dibutuhkan cerita itu untuk manfaat eh ceritakan dong Kang gimana caranya ngapalin Quran Ah kita bisa cerita yang wajar itu pengen jadi bisa tahajud gimana caranya cerita yang wajar ya setuju hadirin kata kuncinya adalah rusaknya amal karena pengen kedudukan di hati orang biasanya ke luar negeri pengen diceritakan udah apa aja udah gatal kita tuh ingin orang lain tahu supaya apa supaya orang lain kagum mengakui kita wawasannya luas kita berpengalaman ini bahkan kalau orang ngomong kita ikut eh waktu saya ke Singapura oh ke Singapura tahun berapa saya juga sudah tuh ayo narosnya kamu tahu enggak waktu di ITB, oh di ITB angkatan berapa aduh langsung, saya juga sudah daftar ke sana diterima enggak, eh, sebetulnya hampir diterima ya Atau udahlah, gak usah nebeng-nebeng keren gitu, setuju? kadang-kadang, apalagi ini kalau punya kenalan, suka kalau punya kenalan artis pengen kita tu diketahui. Kalau punya kenalan pejabat pengen diketahui. Punya pokoknya itu juga ada bau-bau ria. Mau apa sih? Ha? Biasa aja singpede atau hidup tu. Percaya diri bahwa kemuliaan tu hanya datang dari Allah, bukan dari aksesoris. Setuju? Nah saudara saudaraku sekalian termasuk misalkan gaya ni ya. Kita jalan tu bisa, bisa acting tu. Di ya tenang tenang, mohon mohon, laras laras kecil, ketampikan tapi mohon mohon. Tapi hatinya mikir, dibawa nih, dibawa nih tenang, jangan banyak omong, tenukan dikit.